Assalamualaikum Sidaron Berita Malam Medisi hari ini Jumat 10 Agustus 2018 dibacakan Ardiansyah. Warga dua desa di KW 16 gelar demo tandingan tolak gesi lama. Rumah warga Tapa Tuant terancam amruk diterjang gelombang pasang. CJH 7 bertolak ke Bandarakiang Abdul Aziz. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi IFN. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lawser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sejumlah sekitar 100 warga dari 2 desa di Kecamatan Kawaen 16 Aceh Barat Jumat siang melancarkan aksi demo tandingan ke kantor Bupati. Masa menyatakan dukungan Pemkap Aceh Barat yang menunjuk PJS Gesi dan menolak Gesi Lama. Aksi demo tandingan ini dengan menumpang sejumlah mobil bak terbuka dan membawa sejumlah kartun dengan tulisan dukungan terhadap PJS geci yang ditunjuk oleh Bupati. Masa meneriakkan Yel-Yel bahwa aksi sehari sebelumnya yang menolak PJ geci merupakan orang-orang geci dan hari ini merupakan murni dukungan kepada Pemkap. Di kantor Bupati Masa diterima perwakilan sekda Adonis, asisten 3 Edi Juanda, camat KW16 Yus Rizal dan pejabat lainnya. Koordinator aksi M. Supi mengatakan kedatangan Masa untuk mendukung PJS Gecik Palimbungan Ambran dan PJS Gecik Megat Zamzami serta menolak Gecik Lama yang telah dipecat yakni Zainuddin dan Ya Ali. Setelah aspirasi disauti pihak Pemkap Masa dari dua desa itu kembali membubarkan diri. Sudarilun warga Dusun 3 Desa Luk Ketapang, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan, kini resah terjadinya gelombang pasang purnama saban waktu yang menghantam rumah mereka. Warga Dusun 3 Jauhari mengatakan sudah dua minggu proyek pembangunan brickwater sepanjang 80 meter di dusunnya dihentikan pekerjaan oleh kontraktor. Menurut informasi, proyek ini berhenti akibat alat berat milik kontraktor mengalami kerusakan. Jauhari mengaku sejak 2 minggu ini dirinya dan keluarganya dirundung rasa cemas akibat gelombang tinggi setiap waktu menghantam rumah mereka. Bahkan fondasi bagian dapur rumah miliknya mulai amblas ke laut akibat dihantam ombak pasang. Sementara itu, Gesiklok Ketapang Rizal menambahkan pembangunan Brickwater di Dusun 3 tersebut sepanjang 80 meter dan saat ini dalam tahap pengerjaan. Ia berharap kontraktor dapat memacu penyelesaian pembangunan Brickwater agar warganya yang tinggal di lokasi tersebut bisa kembali hidup nyaman dan tenang Darlun seorang tokoh masyarakat di desa Lungbuluh kecamatan Wawila Aceh Barat memprotes terhadap penyaluran dana zakat infak dan sedekah atau ZIS yang disalurkan Baitulmal Kabupaten yang tidak tepat sasaran Samsul tokoh warga Lungbuluh mengatakan di desanya penerima dana ZIS untuk fakir 13 orang dan miskin 23 orang tapi setelah dicek ternyata banyak yang tidak berhak malah mendapat dana cis. Bila dibandingkan dengan warga lain di desa itu banyak yang lebih berhak karena miskin namun malah diabaikan. Terkait hal tersebut ia mengaku telah pernah melaporkan ke Baitul Mal Aceh Barat agar diturunkan tim dan dievaluasi kembali. Bahkan persoalan ini juga telah disampaikan langsung ke Bupati Rambli MS serta telah dibuatkan memo untuk bupati kepada Baitul Mal untuk dievaluasi sementara itu kepala Baitulmal Aceh Barat Bahtiar mengatakan penyaluran dana danaizs berdasarkan pengajuan gesi dan Baitul mal Gampung ke Kabupaten terkait adanya penerima penerimaiss yang tidak berhak di desa lungbuluh Baitul mal telah menurunkan tim evaluasi info Haji 2018 Sudelun jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kloter 07 bertolak ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blambintang Bintang Aceh Besar Jumat pagi. Kakanwil kemenak Aceh Andes H.M. Daud Pakke yang baru tiba tadi malam dari Jakarta ikut serta mengantarkan JCH kloter 07 ke bandara. Daud Pake mengungkapkan rasa syukur atas ketepatan waktu dan kesesuaian jadwal keberangkatan jemaah hingga kloter 7. Secara umum, keadaan jemaah yang telah berada di Mekah dalam kondisi sehat, meski suhu yang cukup tinggi hingga mencapai 44 derajat Celsius. Kondisi jemaah yang telah berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dan ada satu jemaah yang mengalami sesak napas serta di niti medis dan dirujuk ke KKHI. Daud Pakia berharap semua jemaah dapat mengikuti petunjuk dari masing-masing karu dan karom. Yang paling penting menjaga konsumsi makanan dengan baik dan teratur serta Banyak mengkonsumsi air putih Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM Sudah menjelang keberangkatan Jamaah Calon Haji asal Kabupaten Acetamiang Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah PHU Kan Kemenang Acetamiang Meminta JCH mengumpulkan koper Pada Jumat ini di Kan Kemenang Sebelum disusun di ruangan yang telah disediakan, koper tersebut terlebih dahulu ditimbang oleh petugas yang ditunjuk kasih PHU. Petugas terdiri dari staf seksi PHU, pelaksana urusan umum dan beberapa orang tenaga honor, serta mahasiswa IIN Langsa yang praktek kerja lapangan di Kan Kemenang, Tamiang. Dr. Andes M. Yusuf, PLH Kan Kemenang, Tamiang sekaligus kasih PHU mengatakan berat koper tidak boleh melebihi 15 kg. Hal tersebut dikarenakan menurut petunjuk pihak Garuda landasan pacu Bandara Sultan Iskandar Muda panjangnya tidak mencukupi untuk pesawat berbadan besar seperti yang digunakan untuk mengangkut jcch. Jalun sebanyak 393 jemaah calon haji embarkasi Aceh kelompok terbang 08 tiba di asrama haji embarkasi Aceh Banda Aceh Jumat pagi. Jemaah kelompok 8 berasal dari Kabupaten Aceh Besar 310 orang dan Banda Aceh 75 orang lima orang petugas ditambah tiga orang TPHD. Selama berada di Arab Saudi, mereka akan tinggal di Maktab 50, nomor rumah 904, wilayah misfalah sektor 9. Bertindak sebagai TPHI Muntashir SAGMA, TPHI Zulfikar SAGMAG, dan TKHI Dr. Eni Satriana Ismet, Sumadi Prawirao Mulyono, dan NS Isnina Ibrahim Yusuf. Dijadwalkan kloter lapan akan berangkat ke Arab Saudi, Pia Bandara SIM Sabtu besok Pukul 07.55 waktu Indonesia Barat Dari Newsroom Seram di Tanjung Permeskian, berita malam di 7 Jumat 10 Agustus 2018 Berita pagi Seram BFM bisa didengarkan Kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat Berita malam ini juga bisa Anda akses Di situs internet www.serambfm.com Follow juga Twitter at Seram Sudah lun, wassalam